Tawallahi wa barakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd hadirin jamaah masjid agung al ukhuwah bandung ya allah mulia Kalpinang dan Rado Hidayah Pekanbaru dan beberapa stasiun radio atau TV yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Setahun yang lalu Tahun 2018 Kita sudah membahas atau materi terakhir kita tentang yakin Kita sudah membahas Aqsa Mil-Quran Dua-duanya susunan Imam Ibnu Qayyim Isinya sama Berbicara tentang tingkatan keyakinan sudah kita terangkan bahwa yakin itu lahir dari ilmu, karena makna yakin itu sendiri adalah al ilmu leka milul ilmu yang sempurna, yang pasti, yang kokoh kuat tentang sesuatu yang tertancap di dalam hati. Terus kita juga mengetahui bahwa ilmu itu ada beberapa tingkatan Maknanya adalah kadar ilmu yang difahami oleh manusia itu berbeda-beda Ada yang ala kadarnya, ada yang mendalam dan ada yang lebih mendalam lagi Kadar ilmu yang difahami ini melahirkan kadar keyakinan yang berbeda-beda Sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya Semakin mendalam ilmu seseorang Maka tingkat keyakinannya semakin tinggi pula Berdasarkan hal itulah maka Yakin ada tiga tingkatan Tingkatan yang paling rendah adalah Ilmu liyakin yang kedua lebih tinggi di atas ilmu yakin adalah ainul yakin dan yang paling tinggi adalah Hakul yakin. Dua tingkatan yakin yaitu ilmu dan ain, ilmu liyakin dan ainul yakin oleh Allah diterangkan dalam satu surah pendek. Surah ini saya yakin semua yang hadir sudah hafal. Anataka pun sudah hafal. Allah berfirman, "Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la ha Kata Allah, "Kalla" Sekali-kali tidak La ta'alamuna ilmal yakin Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin La tarawunnal jahim Pasti kalian akan melihat neraka jahim Ini masih di dunia Seandainya di dunia Kalian memiliki ilmu yakin Pasti kalian akan melihat neraka jahim ثم لا ترونها عين kemudian pasti kalian akan melihat neraka jahim itu dengan ainul yaqin jadi ada ilmu liyakin ada ainul yaqin dalam surah al-waqiah Allah juga menyatakan inna hadza lahuwa haqqul yaqin sesungguhnya hal ini adalah haqqul yaqin jadi itulah tiga tingkatan keyakinan Pertama ilmu yakin Kedua Ainul yakin Ketiga Hakul yakin Apakah yang dimaksud ilmu yakin Ilmu yakin Harus memenuhi tiga kriteria Pertama tasdiq Yang kedua al-kamil yang ketiga Al-Jazim Tasdik artinya membenarkan apa yang diketahui tersebut Kedua Al-Kamil sempurna Pembenaran itu sempurna, full, murni Ketiga Jazim Jazim itu pasti Orang yang mengetahui sesuatu dengan memenuhi tiga kriteria ini Orang itu sudah mengetahui dengan ilmu liyaqin Contoh akhirat Surga neraka alam kubur Kita mengetahui itu berdasarkan informasi yang sampai ke kita Dari Quran, dari sunnah Maka kita mengetahui dan membenarkan Terus Pembenaran kita sedikit pun tidak disertai dengan keraguan Sempurna Terus jazim kuat kokoh tidak bisa terhampas oleh syubhat, tidak berubah, tidak goyah keyakinan kita walaupun disampaikan hujah-hujah yang berupa syubhat. Tidak. Jadi ilmu yakin tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Dalam keadaan bagaimanapun, fa'yan kasifu bidali kalmaalum lil qaleb, maka apa yang diketahuinya menancap kuat di dalam hati. Maka pengetahuan hati tentang akhirat takubahnya seperti penglihatan mata terhadap hal tersebut, walaupun belum melihat dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam masalah itu. Jadi ilmu yakin bagi hati taubahnya seperti penglihatan mata terhadap sesuatu yang dilihatnya. Contoh umpamanya tentang surga. Kita tahu tentang surga, keberadaan surga, nikmat surga sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Bahawa surga adalah darul muttaqin Muqarul mu'minin Maka ini yang disebut dengan ilmu liyaqin Di dunia Begitu sampai di akhirat Kita melihat surga Dari jauh Maka ketika melihat Keyakinan kita tentang surga yang tadi Hanya sekadar informasi berupa ilmu sekarang keyakinannya berdasarkan penglihatan. Oh, benar tuh surga ada. Tapi belum merasakan, belum masuk. Maka itu yang disebut dengan ainul yakin. Ketika masuk ke dalam surga, merasakan kenikmatan di dalamnya, keindahan, kebahagiaannya, maka lebih yakin lagi daripada sebelumnya. Dan ini puncak keyakinan setelah merasakan. Maka itu yang disebut dengan apa? Dengan hakul yakin. Jadi kalau ilmu yakin hanya sekedar berita yang terpercaya tentang sesuatu. Kalau ainul yakin apa yang diketahui itu sudah dilihat. Kalau hakul yakin sudah dirasakan. Contoh kita mendengar Sifat api, api itu panas Semua orang bilang begitu Karena semua orang bilang begitu Kita yakin api itu panas Walaupun belum pernah melihat Maka itu ilmu yakin Tentang api Begitu ada api Terlihat Semua yang kena terbakar Hangus Musnah Baru melihat Maka Jadilah apa Ainul yakin. Oh benar api itu panas. Tahu dari mana? Lihat semua benda yang terkena api terbakar, gosong, jadi abu musnah. Dan begitu kita raba api itu terkena betul terasa dia merasakan panasnya api maka keyakinan tentang api jadi apa Hakul yakin. Jadi ainul yaqin di atas ilmu Di atas haqlul yaqin, di atas ainul yaqin, yaqin ada haqlul yaqin. Makanya informasi sekedar ilmu tidak akan sekuat informasi yang berdasarkan penglihatan dan penglihatan tidak akan sekuat kalau sudah merasakan. Bersabda Rasul S.A.W dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi Ali shallatu wasallam laisal khabaru kal mu'ayana. Innallaha akhbara Musa bima sana qaumuhu fil Injil falam yulqil alwah falam maayana masana al qal alwah fankasarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam berita itu tidaklah seperti yang dilihat. Berita itu efek dari berita yang didengar tidak sama dengan efek dari apa yang dilihat. Mana yang lebih besar efeknya yang yang terdengar atau yang terlihat? Yang terlihat kalau terlihat nyata jadi informasi yang didapat melalui penglihatan jauh lebih kuat daripada informasi yang didapat melalui pendengaran. Jadi kata Nabi saw melalui salakh barukal muayana, berita yang didengar itu efeknya tidak sehebat hasil dari melihat. Lalu Nabi mencontohkan, Inna Allah akbar Musa bimasona kaumuh fil injil, sesungguhnya Allah memberitahukan kepada Musa tentang apa yang diperbuat oleh kaumnya dalam hal membuat patung anak sapi. Siapa yang bikin patung itu? Samiri. Makanya di sini jangan ada yang punya anak dinamai Samiri, jangan. Dari emas kemudian si si anak sapi patung-patungnya itu bisa melenguh, bisa mengeluarkan suara. Khuar dalam bahasa Arab. Khuar itu lenguhan sapi. Lahu khuar kata Al-Quran Nah jadi ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah Azza Wajalla Jalla Bahawa kaum itu telah membuat anak patung anak sapi kemudian disembah Beliau marah tapi lauh alwah Alwah itu lembaran-lembaran papan yang berisi wahyu Allah Masih dia pegang Dia marah mendengar berita itu Efek dari berita yang didengar ada tapi falam ma'ayana maso nauketika Nabi Musa langsung melihat apa yang diperbuat oleh kaumnya, kemarahannya jauh lebih memuncak sampai dilemparkanlah alwah tadi lalu terpecah. Para rotong gitunya barilah. Si papan yang dia pegang itu sampai pecah-pecah. Ini menunjukkan hasil penglihatan memberi efek yang jauh lebih besar daripada hasil mendengar Kalau hanya sekedar berita, ya ada efek Tapi tidak sebesar langsung me melihat Coba ibu-ibu Ada tetangganya yang memberitakan tuh bu anakmu tinggal lihat tuh Apa di sawah main-main lumpur Kemudian si apa namanya Si bajunya kotor-kotor Marah apa tidak? Marah Tapi Masih belum seberapa Ketika dilihat benar anaknya begitu Kemarahannya sama apa? Meningkat Meningkat Ini menunjukkan bahwa Hasil penglihatan Memberikan informasi Yang lebih kuat Daripada hasil mendengar berita Hadis tersebut Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Disuhihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim Serta pensuhihan Al-Hakim Disetujui oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala al Albani menyatakan hadis ini sahih Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Irbaul Ghalil Jadi hadis ini menjelaskan ilmu yang didapat melalui penglihatan Jauh lebih kuat efeknya, pengaruhnya Daripada yang dapat melalui berita melalui pendengaran martabat ini yaitu martabat ainul yakin ainul yakin itu keyakinan yang dapat melalui apa penglihatan inilah yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah azza wajalla Nabi Ibrahim sudah mengetahui berdasarkan informasi dari Allah Bahwa setiap orang yang sudah mati itu Itu akan dibangkitkan kembali Dihidupkan kembali Dan itu mudah bagi Allah Dan Nabi Ibrahim sudah yakin dengan hal itu Tapi yakinnya itu sekedar ilmu Disebut ilmu yakin Beliau ingin meningkatkan keyakinan ilmu yakinnya menjadi apa? ainul yaqin melihat langsung maka beliau minta kepada Allah permintaan Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 260 beliau berkata rabbi arini kaifatu al ya Allah perlihatkan kepada aku bagaimana caranya engkau Menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati Mati Sudah dikubur Sudah hancur Sudah berkeping-keping sudah Bukan, bukan berkeping-keping Sudah tak berbekas Darahnya, dagingnya, tulangnya sudah hancur Kalau sudah puluhan ratusan tahun Sudah menyatu dengan tanah Bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali Orang yang sudah mati seperti itu Apakah beliau bertanya itu tidak yakin, ragu Ataukah sudah yakin Sudah yakin Tapi baru ilmul yakin Ingin meningkat menjadi apa Aynal yakin Kata Allah afalam tu'min Kamu belum beriman, belum yakin Dijabbala Walakin liatma inna kalbi Tapi untuk lebih menenangkan hatiku Apa akibatnya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk Memelihara empat ekor burung dan menjinakannya dan Allah mudahkan. Di mana saja burung berada ketika dipanggil, maka dia akan segera datang. Jinaklah gitu ya. Nah, setelah jinak begitu kata Allah, hancurkan. Bunuh itu burung, dicacak, disiksik, dikunyit-kunyit dicacak, diwalang-walang, dimutilasi. Campur baurkan dagingnya, tulangnya, bulunya, darahnya campur adukan keempat burung itu lalu sebar di beberapa gunung. Sudah hancur kan? Sudah apa namanya? Sudah bercampur baur antara satu burung dengan burung lainnya. Dagingnya, tulangnya, bulunya, darahnya semuanya kata Allah panggil lagi olehmu Dipanggil lagi ternyata keempat-empatnya datang kembali dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Tidak ada yang kurang satu bulu kelewat enggak. Atau ini bulu ini harusnya di burung itu, enggak. Sempurna seperti sedia kala. Maka melihat itu keyakinan Ibrahim tentang adanya hari kebangkitan tentang di di dihidupkannya lagi orang-orang yang sudah mati meningkat asalnya ilmu yakin menjadi apa ainul yakin menjadi ainul yakin jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertambah keyakinannya tentang hal tersebut akhirnya tidak lagi tersisa sedikit pun keraguan Makanya dalam masalah ini Setelah Nabiullah Ibrahim AS melihat Bagaimana yang sudah mati dihidupkan kembali Kadar keyakinan beliau tentang hal itu Meningkat menjadi Ainul Yakin yang tanya Ilmul Yakin Maka tidak mungkin kita, keyakinan kita tentang hal itu melebihi keyakinan Nabi Allah Ibrahim. Karena kita mah keyakinan tentang adanya akhirat, keyakinan tentang orang mati dihidupkan kembali hanya baru sampai taraf ilmu liyakin. Kita sudah melihat orang mati dihidupkan kembali? Belum. Kalau Nabi Ibrahim Sudah. Kalau toh harus ragu maka kita yang lebih layak ragu daripada Ibrahim tentang hal itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahnu ahaqqu bis min Ibrahim." Kita lebih layak untuk ragu daripada Ibrahim. Tapi Walaupun ilmu kita tentang akhirat, tentang hari kebangkitan hanya sampai taraf ilmu liyaqin, sedikit pun kita tidak ragu. Apalagi Nabiullah Ibrahim alis sholat salam. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Jadi itulah tingkatan yang kedua dari keyakinan yaitu apa? Ainul Yaqin. Kalau ilmu yakin hanya sekedar informasi, berita, tapi meyakinkan mutawatir, semua orang bilang begitu, tapi kita belum pernah melihatnya. Tapi yakin, itu ilmu yakin. Seperti keyakinan kita tentang alam kubur, keyakinan kita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, kita baru sampai pada taraf ilmu yakin. Nabi Ibrahim sudah sampai pada taraf ainul yakin. Kalau Nabi Muhammad tentang akhirat apa? Ainul yaqin. Karena sudah melihat surga dan neraka apa belum? Ya, sudah. Ketika peristiwa Mi'raj, ketika waktu salat apa? Gerhana Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada beliau. Mana mungkin keyakinan kita menyamai beliau apalagi melebihinya? Adapun yang ketiga wa amal martabatus salisah fa hiya martabatu haqqul yaqin wa hiya wa bil ihsasi fi'lan adapun tingkatan ketiga yaitu tingkatan haqqul yaqin adalah langsung merasakan apa yang diketahui atau yang diyakininya kalau seorang mukmin Tahu tentang adanya surga Beserta kenikmatannya ketika di dunia Mereka Baru meyakini surga secara ilmu Ilmu liyakin Pas nanti di akhirat Diperlihatkan surga Tapi belum memasukinya Baru yakin secara aynul yakin Tapi begitu masuk ke dalamnya Merasakan betapa nikmat dan kemegahan surga Barulah disebut dengan sebutan haqul yaqin berkata imam ibnu qayyim fa idza dakhala ahlul jannati al jannah kanu bidzalika qad balagu ala hadhil martabah wa hakadha haina yukhbiruka mukhbirun anna ladaihi aslan wa tathiq bi khabarihi fa innaka takunu fi hadhil ha mutayaqinan bi hadzal khabar jadi, jika ahzarah amanak, fanaa, maka itu akan menjadi mata yakin. Dan ini adalah tingkat yang lebih tinggi, kerana ia berfokus ilmu dan wahyu. Jadi, jika dia mengetahuinya, maka ini adalah tingkat yang Bila ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka mereka sudah sampai pada puncak tingkatan keyakinan tentang surga. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi juga langsung merasakan Jadi ada tiga di dalam martabat atau tingkatan hakul yakin Pertama, tahu Kedua, menyaksikan Ketiga, merasakan Kalau ilmul yakin hanya tahu, tapi belum menyaksikan Kalau ainul yakin ada dua, ya tahu, ya menyaksikan kalau haqqul yakin ada tiga Ya tahu Ya menyaksikan Ya merasakan Demikian juga ketika Seseorang mengabari kepada kita Tentang madu Madu itu manis Rasanya enak Terus Manfaatnya besar Warnanya Hitam atau apa ya Coklat atau sejenis itu dan beberapa orang, semua orang ngomong begitu Dan orang yang memberitakan itu orang jujur, orang terpercaya Maka kita pun yakin tentang Pertama madu itu ada, kedua madu itu manis, ketiga madu itu bermanfaat Ini madu palsu Madu palsulah yang bermanfaat Dan tidak membuat madarat walaupun dibawa ke rumah yang madarat madu asli iya dibawa ke rumah apa yang terjadi mengundang datangnya UFO. Ada orang yang beritakan ini madu manis manfaat semua orang begitu kita yakin akhirnya dan percaya ini yakinnya ilmu yakin. Lalu orang itu mengeluarkan madu yang diberitakannya ini ini oh iya geningan ya. Maka keyakinannya nambah atau tetap? Nambah. Karena ada dua dalil penunjang. Pertama mengetahui, yang kedua melihat. Lalu kata si orang itu, mau coba silakan segelas. Akhirnya dicoba, betul-betul enak, manis, dan esoknya seger ke kita. Maka jadilah itu hak kul yakin. Ya. Jadi kenapa haqqul yakin lebih tinggi tingkatan atau derajatnya daripada ilmul yakin dan ainul yakin? Karena dalam haqqul yakin ada tiga dalil Pertama ilmu, kedua musyahadah, apa musyahadah itu? Menyaksikan dan yang ketiga merasakan Kalau ilmul yakin hanya tahu saja tapi belum menyaksikan kalau di otak atik atau mata, Kenapa? Video dan internet masih masuk enggak? Enggak ya? Ada baterainya habis sekali Baterainya biasa mantan anak band Teknis di sini. Audio di dalam masjid mati. Tes. Ya. Yeah jalannya alhamdulillah. Panten, kerusakan bukan pada televisi Anda atau radio Anda atau internet Anda. Kerusakan ada pada mixer di sini. Tangdew tak atik atuh. Ya, kita ulangi ada tiga tingkatan yakin Ilmu yakin hanya sekedar berita Berita yang terpercaya Kedua, ainul yakin Lebih kuat karena ada dua dalil, dua data Pertama, berita Kedua, musyahadah, menyaksikan Ketiga, terakhir, haqqul yakin Itu lebih tinggi karena ada tiga Pertama ilmu, kedua musyahadah, ketiga merasakan langsung. ya Sehingga hakul yakin tingkatan tertinggi di dalam keyakinan ini. Otomatis berdasarkan hal itu manusia dalam hal keyakinan juga bertingkat-tingkat Sesuai dengan Jenis keyakinan Yang mereka miliki Di antara mereka Ada orang yang Mengetahui Berdasarkan ilmu Belum melihat Tapi Kedalaman ilmu tentang yang belum dia lihat itu Begitu hebat Seolah-olah dia menyaksikan apa yang diketahuinya Ada yang seperti itu? Ada Di antara manusia Ada juga yang Hanya sampai kepada ilmu yakin Dan tidak lebih dari itu Sebagai contoh umpamanya Orang yang meyakini akhirat Sekedar ilmu informasi Tapi selain Ini selain Selain dia fahami secara ilmu Ada penghayatan yang mendalam tentang apa yang dia ketahui yang mendalam tersebut Sampai menyebabkan Dia seolah-olah Melihat apa yang Diakininya tersebut Walaupun belum melihat Inilah Yang diisyaratkan oleh Allah Dan manusia mampu Mencapai taraf itu Kata Allah Kalla lau ta'lamuna ta ilmal Yaqin Latarawunna Jahim thumma lataraun naha ainal yaqin. Ini tentang akhirat, tentang neraka, tapi ditujukan kepada orang yang masih hidup di dunia. Kata Allah, "La ta'lamuna ta ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, lataraunnal jahim pasti pasti kamu akan melihat neraka Jahim." Adalah masih di dunia Allah memastikannya dengan dua kali penekanan Pertama adanya huruf Lam Taukit Asalnya Tarawna Asalnya Ro'a, Yara untuk Anta, Tara untuk Antum, Tarawna Masuk huruf La, Lam Taukit, La ini dibaca pendek Jadi La Tarawna Masuk nun, tauqid thakilah di akhirnya. latarawunna tarawunna. Nunnya di sebab ada dua nun. latarawunna pasti kamu pasti akan melihat. Al-Jahim. Thumma la tarawunna ha'aynal yaqin. Lalu kamu benar-benar pasti akan melihatnya dengan ainul yaqin. Padahal ini masih di dunia. Kalau di akhirat mah Jangankan orang mukmin, orang kafir juga nanti bakal ainul yakin bahkan hakul yakin terhadap neraka jahanam ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi ini di dunia loh dan ditujukannya kepada orang-orang mukmin. Kalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, nah ini menunjukkan mukmin dia karena ilmunya sampai pada taraf keyakinan kamu pasti akan bisa melihat neraka jahim dan kamu melihatnya secara aynul yakin ini mengisyaratkan walaupun kita di dunia tidak melihat akhirat belum melihat akhirat tapi kadar keyakinannya bisa sampai melebihi aynul yakin bisa sampai pada taraf haqqul yakin bahkan eh, taraf Ainul Yaqin bahkan hakul Yaqin Bagaimana cara meraihnya dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Wamin ahli ilmi maykul inna ainul yakin ayo donauan. Di kalangan para ahli ilmu para ulama ada yang menjelaskan bahawa ainul Yaqin ada dua jenis. Ainul yaqin itu keyakinan berdasarkan apa? Penglihatan Pertama Anna'ul awwal Ini yang bisa kita ikhtiarkan dengan perjuangan yang gigih Pertama Yahsulu lilqalbil mu'min fil hayati dunia Ini bisa teraih oleh hati seorang mu'min dalam kehidupan dunia Ainul yaqin Bisa didapat oleh seorang mu'min Dalam kehidupan dunia Ainul yaqin terhadap akhirat Baik terhadap surga Ataupun terhadap neraka Walaupun masih di dunia Bagaimana caranya Wahada idar taqa imanul amdi Warasakal yaqin fi qalbihi kalbihi Wastaqarra Wasara ka anna haqa'iqal akhirah maathilatun baina aynayhi ka'annahu yushyahidu arsyur rahman tahhuffu bihil malaikah wa ka'annahu yaral jannata wannar pertama apabila iman seorang hamba meningkat keyakinannya tertancap lebih kuat dalam hatinya maka berubahlah seolah-olah Hakekat akhirat itu terbayang di pelupuk matanya Seolah-olah dia menyaksikan Arash Rahman Allah Arash Allah yang Maha Rahman Dikelilingi oleh para malaikat di sekitarnya Seolah-olah dia melihat surga Seolah-olah dia melihat neraka Saking apa? Saking khusyuk dan mendalamnya penghayatan dia terhadap penjelasan tentang akhirat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya orang yang seperti itu bila membaca ayat tentang neraka, dia bisa men, bisa apa namanya? menggigil karena takut, kemudian menangis bahkan pingsan. Jangankan itu atau jangankan taraf Para nabi, para sahabat Ibnu Umar itu Sampai berkali-kali Pingsan membaca surah An-Nazi'at tentang hari akhirat Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai berkali-kali Pingsan membaca surah al, al Fatihah, Hanya membaca Maliki Yawmiddin Terhenti Menangis Selalu pingsan Saking apa apanya Saking dahsyatnya mendalamnya Penghayatan beliau Tentang ayat yang beliau baca Malik Yang merajai hari kiamat itu Sudah terbayang dahsyatnya ngerinya Menakutkannya hari kiamat Yang beliau baca dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Sohi Tentang hal itu Seolah-olah akhirat itu Ada di pelupuk matanya Suatu saat Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an dia berkata wa'adzana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan mu'addid Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kami seolah-olah eh, apa dengan penjelasan yang disebutkan hati sampai tergetar air mata sampai bercucuran Menangis para sahabat. Sebagian sahabat ada yang menutupkan kedua telapak tangannya ke wajahnya. Lalu di akhir hadis ini, tabiin yang mendengar cerita ini bertanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan saat itu. Dia menjawab Zakar al Jannatawanar. Beliau menerangkan, menyebutkan tentang surga dan neraka. Itu sampai pada menangis. Seolah-olah surga neraka yang di apa namanya yang diterangkan itu terlihat nyata di pelupuk kedua matanya. Dan itu sudah sampai pada taraf ainul yakin di dunia. Ini yang pertama, ainul yakin di dunia, yaitu Keyakinan yang sangat-sangat mendalam disertai dengan penghayatan. Seolah-olah yang diketahuinya itu terlihat nyata oleh kedua matanya. Terbayang di pelupuk kedua matanya. Tidak sekedar ilmu tapi ada penghayatan. Seolah-olah yang dibaca, yang diketahui, yang diyakinya itu terlihat nyata. Dan ini di dunia. Dan ini yang menjadi modal bagi dia untuk bisa melihat surga di akhirat dengan ainul yakin di akhirat. Inilah jenis yang kedua. Wanaustani yang kedua fil akhirah wadhalika bibushahadatihabil ainil basyora. Yang kedua ainul yakin akan terjadi di akhirat. Dengan cara langsung menyaksikan Dengan mata kepala mereka sendiri Berdasarkan hal itulah Maka di sini mengisyaratkan Adanya keyakinan yang lebih mendalam Dari sekedar ilmu liyakin Yaitu ilmu liyakin yang disertai Dengan penghayatan Melahirkan ainul yaqin Seolah-olah Akhirat, surga, neraka, hari kiamat, hisab Dan yang sejenisnya itu terbayang di pelupuk kedua matanya Inilah yang menjadi motivasi bagi para ulama untuk meraihnya Mereka tidak sekedar membaca dan menghafal ayat atau hadis, Tapi mereka menghayati isinya mereka memperdalam penghayatan terhadap apa yang mereka kaji Dan itu memotivasi mereka untuk beribadah jauh lebih hebat daripada sebelumnya Kualitasnya dan juga kuantitasnya Makanya para ulama zaman bahilatai begitu harismatik Begitu agung terhormat di mata para sahabatnya Karena apa yang mereka fahami dan mereka ajarkan itu sudah teraplikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Kalau mereka menyampaikan sesuatu, sesuatu yang disampaikannya itu pasti sudah menjadi bagian dari amalnya, bagian dari hidupnya. Tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak mereka amalkan. Kerana mereka ngeri dengan ancaman yang terdapat dalam ayat dan hadis tentang orang seperti itu. Ya ayuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburamaktan inda an taqulu ma la hey, Orang-orang beriman. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang seperti itu. Atak murunan nasabil birri watan. Wan saunang fusakum wantum tetslunal kitab. Mereka tahu ayat-ayat itu. Ngeri. Maka apa yang mereka sampaikan sudah menjadi bagian dari amal. Dan amal yang mereka lakukan tidak bisa ditandingi oleh orang awam dari aspek kualitas dan juga kuantitas. Tahu tak berapa rokat Imam Ahmad solat dalam sehari semalam? Empat puluh rokat fardu dan sunnah ya? dan itu menunjukkan ilmu mereka itu sudah teraplikasi dalam amal makanya begitu agung mereka itulah para ulama zaman bahula, Ya. sebaliknya ada sekelompok manusia yang apabila mereka memperah nikmat yang tak berkeputusan yang tidak pernah putus nikmat terus dia dapat Memperoleh apa yang mereka sukai dari Allah Subhanahu maka otomatis rido, tenang, senang, gembira, bahagia, bersyukur. Jangan ajari rido kepada orang ketika memperoleh karunia. Ya perlu kamu tuh kalau dapat rezeki harus rido ya, pastilah itu ya, materi pepatahan, oke okay, rido-nya senang tapi sebaliknya apabila ditimpa musibah Diberi ujian dan cobaan Diberikan penderitaan Diberikan kanyeri Kaperih dalam kehidupannya Maka mereka pun goncang Mereka pun kemudian Berhenti bersyukur Berhenti ibadah Mulai suudan kepada Allah SWT, Dan akhirnya mundur kembali ke belakang Ada yang murtad Minimal berhenti deh dari ibadahnya. Ada yang seperti itu. Nah yang seperti ini, itu disebabkan karena kadar keyakinan di bawah level level terendah. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa وَمِنَ nasi. Man Allah 'ala harfin fa asabahu khairun itma'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya akhirah dhalika huwal khusran mubin di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah bahasa kitanya di ujung tanduk di tepi jurang Apabila mereka memperoleh kebaikan, memperoleh harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, pujian orang Pokoknya hal-hal yang menyenangkan secara duniawi, itma'an Nabi Mereka tenang, mereka tentera, mereka senang, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Ridha dengan itu, Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah. Jutaan kali mulutnya mengucapkan, Alhamdulillah. Ya diucapkan, ya dibikin status di semua medsos yang dia miliki. Tapi sebaliknya, Wa in asobatu fitnatun. Kalau mereka memperoleh fitnah, ujian, cobaan, penderitaan. In qalaba ala wajih. Dia mundur kembali ke belakang. Dia berhenti ibadahnya, berhenti syukurnya kepada Allah, berhenti husnudhannya kepada Allah. Kata Allah khasirat dunia wal akhirah orang itu rugi dunianya, rugi akhirat. Wa dhalikah wa husran al wal husran mubin Dan itulah uh, kerugian yang nyata. Orang yang seperti ini disebabkan karena kadar keyakinan yang minim di bawah standar. Oleh karena itulah, maka orang seperti ini tidak akan mungkin melihat dahsyatnya neraka jahim dan tidak takut dengannya. Tidak melihat nikmat dan bahagianya surga dan para penghuninya. Karena apa? Karena keyakinannya yang sangat minim dan tidak termotivasi untuk meraihnya. Orang dengan keyakinan yang minim tadi ketika dia berdosa ditakuti dengan neraka, tegalider tidak bergeming sedikit pun, tidak ada rasa takut-takutnya. Gimana nanti lah urusan neraka mah gitu kan? Orang yang seperti itu dimotivasi, yuk ibadah, yuk sholat, yuk ngaji, tuh surga, tuh ampunan. Karena keyakinannya minim tidak termotivasi. Karena minimnya keyakinan, jangankan ainul yaqin, ilmul yaqin pun dengan kadar yang di bawah standar. Efeknya apa? Efeknya ketika dia diberikan kesenangan, dia berbahagia dengan kesenangan yang didapat. Tapi ketika dia itu ditimpa musibah dan penderitaan, maka dia depresi, dia stres, dia... Putus asa dan dia mengalami kegoncangan Itulah yang akan terjadi Dan semua itu disebabkan karena apa? Karena keyakinannya yang di bawah standar Bagaimana resep agar tidak demikian berkata sebagian ulama Ini ungkapan yang dinukil oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya Didapat dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata an faul yakin ma azma fi aynika ma bihi qad ayqanta wa shaghara fi aynika ma duna dzalik Keyakinan yang bermanfaat adalah Keyakinan yang Engkau menganggap agung besar berharga Tentang apa yang sudah kamu yakini Di dalam hatimu Apa yang sudah Allah berikan kepada kita uh, Ini besar, ini agung Akhirnya kita rida, akhirnya kita bersyukur ainika Dan apa yang tidak Allah berikan kepada kamu Itu dianggap tak berharga Dianggap kecil Dianggap Lah tidak perlu untuk dimiliki Apa yang Allah berikan kepada kita Apapun bentuknya Itulah yang sangat besar bagi diri kita Apa yang belum kita miliki Karena tidak diberikan oleh Allah Untuk saat itu Maka itu dianggap kecil kita umpamanya diberi motor oleh Allah. Oh, alhamdulillah motor. Apa enggak perlu mobil? Enggak, mobil enggak perlu lah. Ngapain? Harus dibengsinan, harus dibayar pajak, harus di servis setiap sekian bulan gitu. Ke gores dikit harus diapa? Harus dicat ulang. Lieur lah. Apalagi macet. Harusnya lima 10 menit sudah sampai kalau pakai motor Karena pakai mobil sejam dua jam Mungkin itu terjadi? Mungkin Akhirnya dia merasa memiliki mobil bukan sesuatu yang penting Sesuatu yang berharga Sesuatu yang dianggap wah Enggak Yang motor ini yang luar biasa Maka si Capri itu akan tertanam Dan itu lahir dari keyakinan Salah satunya adalah keyakinan bahwa apa yang Allah berikan untuk dia itulah yang terbaik. Dan apa yang tidak atau belum Allah berikan maka itu belum tentu baik untuk kita bila diberikan oleh Allah saat itu kepada kita. Itulah sehebat-hebat keyakinan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itulah maka manusia dalam hal keyakinan bertingkat-tingkat. Secara uh, umum ada tiga tingkatan manusia di dalam keyakinan Tingkatan terbaik adalah manusia yang sampai pada keyakinan uh, Ha'ainul yakin terhadap apa yang belum dia lihat tentang akhirat Sebagian ulama ada yang menyatakan sampai ha'kul yakin Bagaimana ha'kul yakin terhadap akhirat Surga dunia bagi para ulama adalah manisnya iman. Nikmatnya iman, itulah surga dunia. Siapa orang yang sudah merasakan surga dunia, dia pasti akan merasakan surga akhirat. Surga dunia adalah rasa nikmat, rasa bahagia secara spiritual ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan kebahagiaan di sana. Dia dapatkan ketenangan di sana. Dia dapatkan surganya di sana. Makanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, kita ini merasakan ketentraman dengan sholat dan itu yang menjadi penyebab salah satu penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa betah di alam dunia. Ada tiga yang beliau merasa betah di alam dunia: parfum, para istri, dan waju'ilat Al Qurrota ini fithsollah. Dijadikan kebahagiaan bagi diriku di dalam solat. Karena di dalam solat beliau merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Sholat beliau itu tidak hanya yang fardu. tapi juga yang sunnah, termasuk yang sunnah yang paling berat apa? Sholat malam tahajud. Kemarin di hari Rabu ya, ngebahas kita beriatus solihin babu jihadah, tapi pakai bahasa Sunda tuh lebih seru. Di bahas hadis Nabi saw itu. Kalau sholat, saking lamanya sampai apa? bengkak-bengkak kakinya. Bareh kakinya itu. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. "Kenapa kamu melakukan ini? Engkau melakukan ini padahal semua dosamu sudah diampuni." Apa kata beliau? "Afala uhibbu an akuna 'abdan Apa aku enggak suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Bagaimana sih sholat Nabi sampai bengkak-bengkak itu diceritakan dalam banyak riwayat. Pernah para pemuda ikut sholat malam. Tidak kuat. Abdullah bin Masud waktu itu masih muda. Uh, Hudhaifa al-Yamani ikut sholat malam. Apa kata Hudhaifa? Aku sholat malam bersama Nabi Wasallam Di rokaat pertama beliau baca surah Al-Baqarah. Kata beliau, kata Hudhaifa al ah, Nabi pasti ruku setelah ayat ke seratus Enteng seratus ayat Bagi mereka nya Setelah seratus ayat Terus nyambung Aku berkata pasti beliau ruku setelah beres surah Al-Baqarah Berapa ayat tuh Dua ratus delapan puluh enam ayat Ternyata setelah beres Al-Baqarah Disambung ke An-Nisa Disambung ke Ali imron Tiga surat terpanjang dan Nabi kalau membaca ayat tartil, tidak ngebut, tidak seayat senafas. Terus apabila menemukan ayat tentang rahmat, beliau minta dulu rahmat kepada Allah. Tentang surga. Allahumma j'alni minhum. Allahumma Allahumma j'alni birahmatika min ahlil jannah. Minta dulu surga. Kalau ada ayat tentang neraka, berlindung dulu kepada Allah dari neraka. Begitu yang beliau lakukan. Kalau ada ayat yang menyuruh men, tasbih, beliau bertasbih dulu. Bayangkan, tiga surat terpanjang. Dengan cara seperti itu. Satu rokaatnya lebih dari enam jam. Oleh karena itulah, maka bengkak-bengkak kakinya. Apa beliau tidak canggel? Pasti sangkal itu. Lah Pasti pegel ya, sampai bengkak kakinya. Tapi kenapa beliau seperti itu? Sebab beliau merasakan kenikmatan rohannya dalam sholatnya. Itulah surga dunia bagi beliau. Nah oleh karena itulah maka Imam ibnu Luqayyum menyatakan siapa yang sudah merasakan surga dunia dia akan pasti akan mendapatkan surga akhirat. Itu sudah sampai pada taraf haqqul yakin untuk di dunia. Ketika membayangkan surga neraka dengan penghayatan seolah surga neraka itu terlihat di pelupuk kedua matanya. Seolah-olah dia melihatnya. Itu sudah haqqul yakin. Ada manusia yang hanya baca, gak faham gak ada penghayatan tidak terbayangkan gimana akhirat kepada surga dia hanya berada pada taraf ilmu dengan kadar ilmu yang minim bahkan ilmunya itu hanya sekedar kata orang, bukan hasil menelaah bukan hasil belajar hanya berita dari orang begini dan begitu dan kebanyakan berita sekarang hoax termasuk tentang akhirat ada berita hoax tentang akhirat banyak ada berita hoax tentang pahala dan dosa banyak saya pernah ada tanya dalam grup tuh ustaz ini sahih benar ah sahih apa tidak hadisnya siapa yang menyentuh istri Noel maksudnya Nyepang memegang gitu Maka akan dapat satu pahala Dan terhapus satu dosa Siapa yang menciumnya Akan dapat sepuluh pahala Dan gugur sepuluh dosa Kemudian siapa yang begini Yang begini terus Nah terus di bawahnya Itu baru satu istri lo Ustaz hadisnya ini benar apa salah Itu tentang agama apa bukan ia ya, tentang agama. Mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hoax, bohong, dusta. Saya jawab itu enggak benar. Tapi melakukan semua yang dijelaskan tadi jelas itu mengandung pahala, menghapus dosa. Itu beribadah. Itu ibadah dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi enggak enggak enggak disebutkan pahalanya sekian sekian sekian dalam hadis. Bahwa itu adalah berpahala dan ibadah. Ia kebetulan. Siang bertanya itu Masih jumlah Saya bilang Yang lebih penting nikah dulu satu Baru bisa diamalkan Kalau satu aja belum punya Jangan lu bicara empat Yang sudah punya satu juga gak berani Bicara empat Apalagi yang belum Tapi yang belum rata-rata berani ya Karena gak ada resiko. Itulah tingkatan-tingkatan manusia dalam keyakinan. Nah, ternyata keyakinan juga ada hoaksnya. Ada yang palsu. Makanya untuk membuktikan yakinnya itu benar apa palsu, Allah SWT memberikan ujian dalam kehidupan. Lalu terlihatlah sikap orang-orang yang keyakinannya benar dan yang salah. Yang keyakinan benarnya itu apakah dia sudah sampai pada taraf hakul yakin atau ainul yakin atau baru pada taraf ilmu yakin. Makanya para ulama membahas satu bab tersendiri yang diberi judul ikhtibarul yakin, ujian bagi keyakinan. Dan bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi ujian tersebut? Itu judul materi untuk Kamis siang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Kita manfaatkan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikhwan, ada yang mau buku? Siapa namanya? Agil? Sudah pernah dapat agil. Agil apa? Akil. G. Agil. Agil. Ada berapa macam keyakinan? Ada berapa tingkat keyakinan? Bismillah. Ada tiga set. Apa saja? Yang pertama ilmu liakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Pertama? Pertama. Ayo muliakin. Ayo muliakin. Apa itu? Muliakin itu berdasarkan apa yang diakhi eh berdasarkan tiga kriteria yaitu yang pertama eh, tasbih atau pemben eh, pembenaran membenarkan apa yang diakhirinya lalu al kamil atau penyempurnaan dalam keyakinannya dan yang ketiga al jazil atau kokoh dalam keyakinan. Jazim. Jazim. Jadi keyakinan berdasarkan ilmu. ilmu. Kalau Ainul yakin? Kalau ainul yakin berdasarkan penglihatan. Penglihatan. Kalau Hakul yakin e, berdasarkan apa yang dirasakannya. Kasih contoh tentang surga. E, seperti yang dikatakan oleh Imam. Ilmu yakin tentang surga gimana? Ilmu yakin tentang surga yaitu berdasarkan e, hadis atau Al Quran. Informasi, Informasi tentang, surga. tentang surga. Terus kalau hakul yakin tentang surga? Kalau hakul yakin tentang surga itu sudah merasakan surganya. Hmm? Sudah merasakan surga. Sudah merasakan? Ya. Belum. Ainul yakin itu? Oh, tadi hakul yakin. Ainul <laughs> yakin uh, diperlihatkan surga dan neraka. Di mana? Ada dua yang berharap. Oh, setelah aku yakin, setelah aku yakin sudah merasakan surganya Iya, barakah Allah Ambil. Ahwat. Ahwat. Ada Ustaz sebentar. Taib. Pertanyaan dengan hadiah yang sama ya, buku tentang Syiarah Nabawiyah, Arhekul Makhtum Ar ya. Surah Al-Mubarak Furi Sofya Rahman Mubarak Furi Dan Al-Irsyad Ila Suhi Laitikat Terjemahan Ada? Ada Ustaz Taib Pertanyaan bagi Akhwat Kenapa Hakul Yakin itu Lebih tinggi daripada Ainul Yakin dan Ilmul Yakin Karena hakul yakin sudah merasakan dan ada merasakan tahu dan menyaksikan. Jadi di dalam hakul yakin ada berapa dalil? Ada. Ada. Dua. Dua apa saja? Memiliki ilmu dan ilmu. merasakan dari ilmu tersebut. Ada Soalnya ilmu, terus yang kedua. Ah? ah? ah? Yang atak kasur itu? Atak kasur. Atal kalau hakul yakin ada berapa dalil? Eh, kalau ilmu yakin ada berapa dalil? Satu, yaitu satu. ilmu. Kalau ainul yakin ada berapa dalil? Eh, uh, dua. Apa saja? Tahu dan ilmu. Ilmu dan ilmu? Eh, ilmu dan melihat. Melihat. Kalau hakul nah. yakin? Tiga. Apa aja? Merasakan, tahu dan ilmu. Merasakan, tahu dan ilmu. Kan tahu tlmu? Satu. Merasakan tahu dan melihat. Merasakan dan melihat. Satu lagi. Ilmu. Ilmu. Jadi ulang. Kenapa hakul yakin lebih kuat daripada yang lainnya? Karena ada tiga dalil. Tadi dua. Tiga Ustadz. Tiga. Apa saja? Ilmu. Ilmu. Merasakan. Melihat. Melihat dulu, merasakan dulu. Melihat dulu. Kenapa disebut merasakan dulu atau tadi? Oh, hilaf Ustadz. Hilaf. Ya barokalawik nanti diambil ya. Jazakallah khayyam. Apakah ustaz punya referensi untuk kitab yang membahas perjalanan di hari akhir? Ada Binyak Al-Qiyamatul Kubra, ada. Al-Jannatu wan ada. Ah, yang kita bahas setiap hari Senin pagi di radio itu dari Al-Jannatu wan ya. Bagaimana meraih kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Ini judul dauruh Karena panjang Pertama ikhlas Kedua ilmu Ilmu tentang apa? Pertama tentang tata cara ibadah yang sedang kita lakukan Jangan sampai salah Harus mutaba'ah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ilmu tentang makna dari apa yang kita baca dalam ibadah itu terus dihayati. Dijamin tuh, dijamin apa? Ibadahnya nikmat, walaupun menderita. Contoh umpamanya saum, saum menderita apa tidak? Menderita. Kau menderita berupa lapar haus lemes, kenapa bisa nikmat? Sebab konsep berfikirnya yang membuat lapar terasa nikmat. Dia meyakini dengan laparnya ini dosa gugur. Kalau kenyang enggak gugur dosa, malah jadi beban. Beban apa? Beban pertanyaan. Karena kenyang nikmat. Ditanya, ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang seluruh kenikmatan Termasuk nikmat makan dan minum Kalau lapar, nikmat apa penderitaan? Penderitaan Tapi ketika lapar, diyakini dosa-dosa berguguran Pahala nambah Maka nikmat, apakah laparnya tidak lagi terasa sebagai penderitaan Tahu gak umpamanya orang yang olahraga fitness. Ketika olahraganya menderita tidak dia menderita, penderitaannya kelihatan dari ekspresi ketika mengangkat beban tiba bergeg tiba perekat sampai jebeo jebeo gitu kan sampai teriak-teriak uh kayak begitu tuh menderita tuh bahkan penderitaannya tidak hanya selama itu selesai itu juga masih terasa enggak pegal-pegalnya masih. Kenapa dia tidak kapok ah, kapok ah saya mpegel enggak tapi besoknya lagi lagi karena dia yakin pegalnya itu menguntungkan dia yakini pegalnya itu proses perbaikan sel-sel yang rusak oleh tubuh yang rusak diganti dengan yang baru yang lebih kuat ototnya nanti akan lebih menonjol perutnya akan menjadi tan six dan seterusnya ya. Maka dia senang merasakan penderitaan pegal-pegal itu, sepegal-pegal enak nih. Ini sedang-sedang proses perbaikan nih. gitu ya. Besok segar lagi nanti akan lebih kuat. Pegalnya yang sebenarnya penderitaan dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Kalau latihan enggak pegal, enggak puas, ya enggak. Iya. Kita lari, keringetan, Capek, besoknya kapok gak? Capek, ah kemarin juga keringatan Enggak, walaupun lelah pegal keringatan Tapi dia yakini keringatnya Keluarnya keringat itu apa? Bagus, baik ya Ada lemak yang terbakar gitu Ada energi yang eh, Diapakan Gak tahulah Dan seterusnya Itu dalam aspek dunia Dalam aspek ukrawi Dini, syari juga begitu Penderitaan yang lahir dari ibadah Itu tidak sia-sia Allah ganti dengan dihapuskannya dosa Allah ganti dengan apa? Diberikannya pahala Allah ganti dengan diangkatnya derajat Dia lebih tinggi daripada sebelumnya Dan seterusnya Nah, makanya Meyakini konsep itu Ketika menderita di tengah ibadah Dia tidak mengeluh Dia tidak lapar, lapar, lapar Enggak, Emang itu yang dicari Dalam laparnya ya? Itu yang dicari Penderitaan, itu yang membuat Dosa gugur, itu yang membuat Kesabaran lebih terlatih Itu yang membuat Allah Ridha dan cinta kepada kita Itunya yang dibayangkan, bukan laparnya Kalau tidak lapar Tidak ada dosa yang Yang terhapus dalam ibadah kita, jadi seperti itu ya. Jadi pertama ikhlas dalam beribadah, kedua sertai dengan ilmu ilmu tentang tata cara melakukan ibadah itu dan makna yang terkandung dalam doa yang dilakukan dalam ibadah itu, terus konsep yang dijelaskan oleh syariat tentang ibadah itu. Seperti tadi Insya Allah nanti akan merasakan nikmat dalam ibadah Walaupun menderita Apa hukum mengemis atau meminta-minta Haram tidak boleh Kecuali bagi beberapa orang Pertama orang yang bangkrut Yang benar-benar bangkrut Sampai semua orang menyatakan Dia tidak punya apa-apa lagi Kedua orang yang terkena musibah Seperti bencana alam Tsunami, gempa Kaya raya dia Tapi begitu gempa, begitu hancur Dia tidak punya apa-apa lagi Boleh dia meminta-minta Jadi kalau umpamanya ada e, Daerah korban tsunami Korban bencana alam Lalu kita lewat banyak yang minta kasih Asal benar-benar mereka korban Bukan oknum yang memanfaatkan situasi Karena ada yang juga seperti itu ya Nah, ada pun meminta sekedar mencari nafkah dengan cara meminta maka haram tidak boleh. Ya, sekarang ini pengemis ada yang beraset miliaran ya, miliaran. Satu hari minimal sejuta habis ngemis ke bank ditabung, ke bank ditabung. Begitu. Apa hukum memberi kepada pengemis? Ya, tergantung tadi pengemisnya kayak apa. Kalau kayak yang dibolehkan boleh Umpah dia cacat gak bisa Apa namanya gak bisa kerja ya, Gak bisa Mencari pekerjaan karena gak ada orang Yang bisa memperkerjakan dia Satu-satunya cara ya meminta boleh dikasih Tapi kalau kelihatan jag-jag Sehat Mengemis atau apalagi ngamen Dengan menyanyi maka tidak boleh Memberinya Adalah membantu di dalam Kemalasan Apakah riyadhah dalam sufi itu bin? tergantung bagaimana cara riyadhahnya. Tahajud itu riyadhah. Saum sunat itu riyadhah. Berzikir termasuk yang disyariatkanlah riyadhah. Bukan riyadhahnya tapi caranya. Ada tuntunannya enggak dari Nabi SAW? Kalau ada tuntunan seperti tahajud, seperti saum-saum sunnah seperti zikir kira yang disyariatkan, iya itu boleh dan disunahkan. Adapun kalau caranya yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibiasakan meninggalkan apa yang disunahkan, maka itu yang tidak boleh. Kenapa ujian disebut juga dengan fitnah Karena makna fitnah sudah kita terangkan Waktu membahas Al-makhraj minal fitan Mencari solusi atau jalan keluar dari fitnah Kita mulai membahas dari makna fitnah Makna fitnah itu banyak Tapi secara bahasa makna fitnah adalah Disebutkan Mengeluarkan kotoran Dari zat asalnya Umpamanya si Apa namanya Si emas Mas sebelum Diolah dia Bercampur dengan unsur lain Saya gak mau nyebut unsurnya Takut salah Nanti diprotes oleh orang Pertambangan Karena saya pernah nyebut ada unsur logam ini Langsung ada WA Salah usah saya orang pertambangan. Enggak benar mengandung unsur itu, tapi mengandung unsur lain iya. Tapi syukran kepada ikhwan itu jazakallahu khairan. Jadi saya enggak berani nyebut lagi. Tapi yang jelas ada unsur-unsur lain. Agar dimurnikan hanya emas saja, maka di apa? Dibakar, dipanaskan. Dengan dipanaskan mencair baru campuran-campurannya bisa dipisahkan dan dibuang jadilah emas yang murninya. Proses itu disebut dengan sebutan fitnah. Fitnah adalah mengeluarkan apa-apa yang bukan menjadi atau yang tidak layak menjadi kandungan dari benda itu. Ujian disebut fitnah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari jiwa orang itu. Orang yang memperoleh ujian berupa musibah itu gugur dosanya dengan ujian tersebut, dengan penderitaan tersebut makanya disebut dengan sebutan fitnah. Ahasibannas ayatsraku ayaqulu amanna wa hum Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman padahal wa hum mereka belum di fitnah. Di fitnah itu belum diuji, ya. Dengan ujian itu terbedakan mana iman yang asli, mana yang palsu. Lalu dengan ujian itu kotoran-kotoran dari jiwa dia berupa dosa dan kemaksiatan terbersihkan, terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ditanya sama teman tentang apa arti manhaj salaf dan kutanya menurut teman saya dan katanya menurut teman saya apa yang apa yang letakan dikatakan ibadah di dalam urutan manhaj salaf itu kebanyakan sesat. Manhaj salaf itu manhaj sahabat. Kalau sahabat dituduh sesat, siapa yang benar itu ya? Kalau sahabat ya dianggap sesat, padahal langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tuh yang benar? Padahal Allah sudah menjamin para sahabat itu manhajnya benar. Apa manhaj? Thariqatul faham lil kitabi was sunnah. Cara memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Allah, was-sabiqunal al awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa Orang-orang an. yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar itu sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti apa? manhaj, cara memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menerapkannya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Berarti mereka benar pemahaman dan pengamalannya. Kalau enggak enggak benar mah akan ridha. Dan Allah wa'adalahum jannatin tajritah tahal anhar Allah siapkan bagi mereka surga dan yang mengalir sungai-sungai dalamnya Kalau salah, kalau sesat enggak mungkin dikasih surga Dan ini janji Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka nah, Oleh orang ini dikatakan sesat Di mana sesatnya? Tunjukkan sok mana sesatnya Oh gening begini-begini ah, Itu bukan manhas salaf gitu ya Salaf menurut salaf Bukan salaf menurut, menurut dia Ada buku Bagus Judulnya Mafhumu ahli sunnah Indah ahli sunnah Pemahaman ahli sunnah Menurut para ulama ahli sunnah Ahli sunnahnya juga menurut ahli sunnah Bukan menurut selain mereka Karena beda konsep berdasarkan hal itu banyak orang yang aku gini nih ajaran salaf ternyata oh, itu mah bukan atau pantas dianggap sesat kenapa? karena dia gak faham apa itu manhaj dan apa itu salaf dan bagaimana manhaj salaf, saya yakin kalau faham antara dua hal ini antara makna manhaj dan makna salaf, mustahil menganggap sesat, salah, keliru pasti akan meyakini itu satu-satunya kebenaran coba, islam Islam mana yang benar Yang dijamin kebenarannya oleh Allah Al Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Itu yang benar ya Selain itu Tidak bisa dikatakan benar Nah oleh Nabi SAW diajarkan kepada para sahabatnya Tidak hanya berupa teori tapi praktik Kalau ada sahabat yang keliru ditegur yang benar begini dan itu diterapkan oleh sahabat. Pemahaman sahabat 100% mengadopsi apa yang mereka dapat dari Nabi Alaihi Wasallam. Pengamalannya juga begitu. Nah itu. Jadi Islam yang difahami sahabat, Islam yang diamalkan dan didakwahkan oleh sahabat, diyakini sebagai Islam yang benar. Maksudnya, sahabat secara umum bukan per individu sahabat kalau individunya ada yang salah ya namanya juga orang Namanya juga manusia tidak ada yang masum ada yang salahnya baik pemahamannya tapi terbongkar kekeliruan pemangkawannya ketika di, dibandingkan dengan sahabat secara umum seperti Muawiyah radhiyallahu anhunya menyatakan Nabi saw melihat Allah ketika Mi'raj itu nyeleneh satu. Dibantah oleh Aisyah, "Tidak, demi Allah tidak melihat. Yang yang dilihat adalah cahaya. Tapi cahaya itu bukanlah Allah. Cahaya nur itu adalah hijab antara Allah dengan makhluk. Yang dalam hadis lain dikatakan bahwa hijabuhu nur aw innar. Hijabnya cahaya atau api. Yang apabila disingkapkan maka seluruh alam jagat raya hancur. Nah, Muawiyah oh salah faham dalam itu dikoreksi oleh sahabat lain. Ada individu eh, sahabat yang keliru, baik dalam pemahaman atau pengamalan, ditegur, dikoreksi. Beres sudah. Nah, seperti itu. Apabila Islam kita sekarang, pemahamannya, pengamalannya berbeda dengan Islamnya para sahabat. Siapa yang benar? Ya, Islam para sahabat yang benar. Mungkin Islam kita tercampuri ro'yu kita, tercampuri tradisi, budaya, adat, istiadat Masuk ke dalam pemahaman Islam dan pengamalan Islam kita Akhirnya berbeda dengan apa yang difahami dan dilakukan oleh para sahabat Maka kita yang salah, ada para sahabat yang dijamin benarnya oleh Allah dan Rasulnya Dipuji oleh Allah dan Rasulnya Kalau kita mah tidak Maka koreksi kesalahan kita sesuaikan dengan keislaman para sahabat Baik dari aspek pemahaman ataupun dari aspek pengamalan Terus sahabat mana? Ah seluruh sahabat saja Baik individunya apabila ucapan dan amalan individu ini tidak dibantah oleh sahabat lain Apalagi ijma para sahabat ya kalau ada yang mula sahabat mana kan tidak semua sahabat sama. Coba sebutkan sahabat yang berbeda dalam hal agama. Apa saja, siapa saja. Pasti ada pembahasan para ulama. Pasti akan ada. Oh ini yang roji, ini yang nyeleneh. Pasti ada itu, ya. Tidak akan bingung. Kalau dia belajar dengan langsung merujuk kepada kitab-kitab para ulama, nah mereka akan bingung. Kalau belajar Islam dari terjemah, langsung mereka fahami tidak mendengar penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka ya putus informasinya atunya putus informasinya mana tadi teh Kau ini Jadi apa di dalam ajaran manhaj salaf itu kebanyakan sesat Tunjukkan mana yang sesatnya itu Jangan-jangan yang dianggap itu ajaran salaf Ajaran sahabat ternyata bukan Karena dia tidak belajar Salaf itu sahabat Kalau sahabat dianggap sesat Siapa tuh yang benarnya? Murid-murid langsung Nabi Muhammad SAW dianggap salah Yang benar siapa tuh? Iblis Bagaimana cara supaya kita bisa menerangkan Agar teman saya sadar bahwa selama ini Apa yang dia katakan adalah kesalahan Tuh, suruh ngaji kesini Tanya sok Gak puas dengan tulisan Ngacung Kalau ada yang ngacung nanti insya Allah ditanggapi Kalau ah oh, gak puas mau datang ke usan Datang, disuguhan Disuguhan kupatahu pada larang tapi janji dulu. Dan janjinya enggak boleh sama WhatsApp telepon. Insyaallah dilada dilayani ya. Dan saya hanya bisa melayani tamu hari Jumat pagi. Selain itu tidak bisa, mohon maaf. Cukup sampai di sini insyaallah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik syadallahilailaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.